Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi, menghadap Imam Eleazar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel, dan berkata kepada mereka di Silo, di Tanah Kanaan, demikian. Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa, supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami, dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi, seperti yang dititahkan Tuhan. Lalu keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Keham maka di antara orang Lewi anak-anak Imam Harun mendapat dengan undian tiga belas kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon, dan dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan kehat mendapat dengan undian sepuluh kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku Dan, dan dari suku Manasye yang setengah itu. Keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum-kaum suku Isakar, dari suku Asyir, dari suku Naftali, dan dari setengah suku Manase yang dibahasan itu. Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Dari suku Bani Yehuda dan dari suku Bani Simeon diberikan mereka kota-kota yang berikut yang disebutkan namanya di sini. Kepada anak-anak Harun, yang dari kaum-kaum orang kehad, yang termasuk bani Lewi karena bagi merekalah undian yang pertama kepada di Brikan Kiryat Arba itula Hebron Arba inilah bapa suku Enak di pegunungan Yehuda dan tanah-tanah di sekelilingnya tetapi tanah ladang kota tadi desa-desanya Telah diberikan mereka het Caleb bin Yefune, menjadi miliknya. Kepada anak-anak Imam Harun diberikan mereka Hebron, kota je untuk pembunuh, die die dan tanah-tanah funi -tanah kota itu: Libna dengan tanah-tanah funi -tanah Yatir dengan tanah-tanah tussen je dengan tanah-tanah tunis, -tanah Holon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ain dengan tanah Pangambala penggembalaannya, Yuta dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Bet Shemesh dengan tanah-tanah Sambilan 9 kota dari kedua suku itu. Dan dari suku Benyamin, Gibeon dengan tanah-tanah Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Almon dengan tanah-tanah penggembalaannya, empat kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan anak-anak Harun, para imam itu ada tiga belas kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kaum-kaum keturunan kehat. Ja, ni, orang Lewi, die nog steeds woonde vanuit het keturunan Kehat, kreeg Kota Kota die door Undian, werden gegeven Dari Suku vanuit het volk Efrayim. Sikhem, Kota Perlindungan Untuk de stad Tanah Tanah voor moordenaars, gegeven met van hun graafschappen in Gezer met de landen van hun graafschappen, Kibzaim met de van dan bet horon de Tanah tana pangambala anja, am kota. Dan Dari is sukudan El teke Tanah ngantana tana pangambala anja, Gibeton de Tanah tanah pangambala anja, Ayalon de Tanah Tanah pangambala anja, dan gatrimon de Tanah Tanah pangambala anja, am kota. Dan Dari is sukumanase yang satanga itu. Taanak is de tanah tijd dat de korte Gatrimon tanah de korte tijd dat de kota Kota. dat de korte tijd tanah de korte tijd dat de korte tijd dat de korte tijd dat de korte tijd Dari kaum korte tijd dat de de mendapat dari suku Manaseh yang setengah laki. Golan, kota perlindungan untuk pembunuh di Basan dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Beestera dengan tanah-tanah penggembalaannya, dua kota. Dan dari suku Isakar, Kisyon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dobrat dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yarmut dengan tanah-tanah penggembalaannya dan En Ganim dengan tanah-tanah penggembalaannya, empat kota. Dan dari suku Asher, Misal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Helkat dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya, empat kota. Dan dari suku Naftali, Kedes kota perlindungan untuk pembunuh di Galilea dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamodor dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Kartan dengan tanah-tanah penggembalaannya, tiga kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan orang Gerson menurut kaum kaum mereka ada tiga belas kota. Dengan tanah-tanah penggembalaan, kaum-kaum keturunan Merari, orang Lewi yang masih tinggal mendapat dari suku Zebulon, Yokneam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Karta dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dimna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Nahalal dengan tanah-tanah penggembalaannya, empat kota. Dan dari suku Ruben, Bezer dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah pengembalaannya, empat kota. Dan dari suku Gad, Ramot kota perlindungan untuk pembunuh, digilead dengan tanah-tanah pengembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hezibon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota itu ada Ampat. Seluruhnya kota-kota itu ditentukan bagi keturunan Merari menurut kaum-kaum reka, yakni yang masih tinggal dari kaum-kaum orang Lewi. Bagian undian mereka ada dua belas kota. Seluruhnya kota-kota orang Lewi, di tengah-tengah milik orang Israel, ada empat puluh delapan kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kota-kota itu masing-masing ada tanah-tanah penggembalaannya di sekelilingnya. Demikianlah kota-kota tadi seluruhnya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi.